Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali anda mendengarkan reportase Radio Kekuningan bersama saya Ihsan Tugas orang tua ketika dianugerahi anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Diantaranya adalah mendidik mencontohkan serta menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Agar anak soleh sesuai harapan semua orang tua Menjalankan sunnah ketika anak baru lahir adalah di hitam Inilah yang dilakukan keluarga bahagia Kuru Radio Kekuningan yaitu Kak Umar Genap usia anak 2 bulan, Ananda Ahmad Yasir, hari ini Kamis 23 Jumadil awal telah selesai di hitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini hari yang sangat bahagia untuk kami. Karena hari ini tentunya kami baru saja sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW untuk anak kami. Yaitu sudah melaksanakan hitanan. Yang Alhamdulillah tadi berlangsung selama satu jam di Cirebon dengan Dokter Kosim Alhamdulillah dan sekarang Alhamdulillah sudah selamat dan mohon doanya selalu untuk kami mudah-mudahan kami selaku orang tua bisa menjaga daripada anak-anak kami dan bisa mengenalkan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita semuanya melaksanakan Sunnah daripada. Bagi agenda Nabi Muhammad sallallahu itu yang dapat kami informasikan daripada kebahagiaan keluarga kami dan tentunya mudah-mudahan di usia yang kedua bulan ini telah melaksanakan hitam InsyaAllah mudah-mudahan anak kami ke depannya diberikan kesehatan panjang umur Dan mudah-mudahan menjadi pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Ya Rabbal Alamin Sekian dari kami Mohon maaf dan mohon doa selalu Bilahi topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian reportase Radio Kukuningan, atas nama manajemen dan kru Radio Kukuningan, kami mengucapkan selamat penuh barokah, semoga jadi anak yang soleh. Iksan pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.